Tiga tembang permintaan dari Panitia dan tadi terbingkis untuk Bang Pugo ya terima kasih banyak Bang Pugo semoga makin sukses juga untuk aksi community Satu nama komunitas pecinta tanah air, pecinta daerah dari Kunir Sulang, Erbang Jawa Tengah yang satu luar biasa ya sesuatu paguyupan dari petani tembako yang sangat josh terima kasih banyak atas sesuatu yang udah diberikan semoga panen anda semakin melimpah, tandanya semakin supur untuk ke depan semakin sukses punir sulang rembang Jawa Tengah dan kali ini sudah datang sang idola anda artis topnya Indonesia satu salam damai dari Adela untuk anda bersama maksimal Production satu salam damai dari Adela untuk anda bersama Nugroha Audio Untuk kunir aksi komoniti Jihan, Audi, Atei, Laa Hvala!